صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويكون سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ هُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyur muslimin rahimakumullah Dari seluruh Surah yang Faham komunisme Sulit untuk dikatakan Bisa mati atau hilang Faham itu akan terus hidup Dan dihidup-hidupkan Oleh para pengagum Dan juga para pengikutnya Sebagai umat Islam Dengan membaca beberapa ayat Al-Quran Maupun beberapa hadis Rasulullah SAW Kita pun Kita juga harus selalu waspada Mempersiapkan diri sebaik-baiknya Di dalam menghadapi Faham atau ideologi Komunis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Inna syaitana Alaikum aduun fattakhiduhu aduwa Sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh Musuh kalian Fattakhiduhu aduwa Maka Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian Artinya syaitan memposisikan dirinya sebagai musuh bagi kita Maka kita pun harus memposisikan syaitan sebagai musuh Nah permusuhan ini Tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti Sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza Artinya selama dunia ini masih ada Syaitan itu musuh Berbagai cara dan upaya akan ditempuh Dan juga dilakukan oleh syaitan Untuk menyesatkan umat manusia Ideologi komunis Merupakan satu pintu Dari banyak pintu yang dibuka oleh syaitan Untuk menyesatkan umat manusia Dengan demikian Pintu ini pun yaitu ideologi komunis juga akan terus terbuka digunakan dan dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjauhkan umat manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari ajaran Islam nah. secara tinjauan agama kita yakin dan betul-betul yakin bahwa ideologi komunis itu tidak akan mati itu secara tinjauan agama nanti akan kita buktikan dari beberapa poin bahwa paham komunisme atau ideologi komunis itu memang tidak akan mati nah. secara tinjauan sejarah dan hukum terkhusus kita yang ada di Indonesia komunisme juga belum bisa dikatakan mati Bagaimana mungkin bisa mati dan hilang Bersih sampai ke akar-akarnya Dulu Partai Komunis Indonesia Diakui secara resmi Sebagai sebuah partai Resmi Bahkan pernah masuk menjadi Tiga Besar Peraih suara terbanyak di Indonesia Pengikutnya jutaan. Secara logika saja, tidak akan mungkin jumlah pengikut yang jutaan tersebut kemudian hilang tanpa bekas. Pendukungnya berasal dari berbagai elemen. Masyarakat, sipil, nah bahkan sampai militer dan kepolisian pun. Pada waktu itu, Ketika Partai Komunis Indonesia masih hidup, legal dan resmi. Para pendukung itu terang-terangan. Lawang resmi. Resmi sebagai sebuah partai. Nah. Bahkan didukung oleh penguasa yang saat itu berada di atas tahta. Partai Komunis Indonesia pernah membuat atau menyelenggarakan... Pawai Akbar Di Senayan Yang hadir ratusan ribu orang Masing-masing nah, daerah Mengirimkan rombongan Seni, budaya Dan lain-lainnya Itu resmi Resmi Sehingga jika tahun 48 kemudian dinyatakan Ditumpas Tahun 1965 juga dinyatakan ditumpas Sebelumnya 1927 atau 25 Juga kemudian dipadamkan pemberontakannya Nah, satu hal yang sulit untuk kita uh, Pastikan Bahwa mereka betul-betul habis dan mati Nah Ikhwati filah rahimani wa rahimahumullah Salah seorang pejabat teras di di tubuh militer Indonesia yaitu Kepala staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono beberapa waktu yang lalu beliau pernah menyampaikan sebuah kesimpulan nah, kalau tadi yang saya sampaikan adalah tinjauan dari aspek agama untuk meyakinkan dan menyadarkan kita bahwa komunisme itu tidak mati nah Karena itu sifatnya ideologis Ideologi, keyakinan Buah Berfikir Sehingga akan terus hidup Buktinya sampai sekarang saja masih banyak Yang menyuarakan Masih ada beberapa negara yang secara resmi Mengusung paham komunisme Sampai sekarang Sehingga secara rinjauan agama Salah besar kalau ada yang mengatakan komunisme Sudah enggak ada lagi Salah nah sekarang kalau dari tinjauan hukum dan sejarah Indonesia pernyataan dari kepala staf Angkatan darat Jenderal Mulyono ini harusnya kita ingat kata beliau komunis akan bermetamorfosa menjadi bentuk baru gerakannya makin sulit dikenali dan menyusup ke berbagai lini tanpa disadari itu kesimpulan dari kepala staf akan tanda dat tentara nah. nasional Indonesia yaitu jenderal Mulyono coba kita perhatikan baik-baik ini kan sebuah kesimpulan nah komunis akan bermetamorfosa bermetamorfosa itu berubah-ubah bentuk nah. akan menjadi bentuk yang baru kalau ini dikenali dia akan merubah lagi okay kaosnya bajunya berubah tapi pemikiran dan ideologinya sama nah, nama lembaga nama organisasinya dirubah-rubah tapi orang-orangnya sama kepala staf angkatan darat juga menyatakan gerakannya makin sulit dikenali bayangkan yang menyatakan ini seorang pejabat militer bahkan posisinya termasuk pejabat elit di bawah panglima TNI karena kepala staf angkatan darat bintang 4 loh jenderal Mulyono itu bintangnya sudah 4 nah. yang beliau sampaikan tentunya bukan dari pribadi tapi dari hasil observasi penelitian, pengawasan nah. pihak militer saja dalam hini TNI angkatan darat secara khusus nah, yang memang mengikuti pergerakan partai komunis Indonesia saja menyatakan sulit dikenali sekarang ini apalagi kita dan pernyataan beliau yang terakhir untuk kita nukil pada kesempatan kali ini juga perlu kita perhatikan, kata kepala staf tadi, angkatan darat bahwa komunis itu menyusup ke berbagai lini tanpa disadari Artinya, Ikhwalilillah, Rahmatullah, Maashurul Muslimin, Barakallah Fikum. Kegiatan semacam ini, pengajian, tablik akbar, ceramah-ceramah, khutbah, tulisan, buku, majalah, atau media apapun itu yang membahas tentang anti komunisme. Nah patut disyukuri dan diapresiasi, ya. didukung, bukan kemudian dicemooh. Ah, zaman sekarang kok yang dibahas PKI, zaman seperti ini kok yang dibicarakan komunisme. Nah, kegiatan seperti ini, alhamdulillah barakalawwifikum harus terus dijaga sebagai bukti bahwa ahlu sunnah salafiyyin itu ketika menyampaikan ilmu tidak terbawa atau terseret oleh isu yang sedang booming, yang sedang panas. Kita enggak mau kok dikendalikan oleh isu. Kalau ke kanan-kanan, kiri-kiri, maju-maju, berhenti-berhenti, enggak. Nah, beberapa waktu yang lalu isu komunisme ini sempat booming melekat di media di media masa baik cetak maupun elektronik juga media sosial. Nah mungkin setengah tahun yang lalu atau 8 bulan lalu ini rame. Nah menangkapan mereka yang menggunakan atribut PKI Palu Arit ya kan sweeping pernyataan dari organisasi ini salah kemudian pengibaran bendera, seterusnya. Nah, itu sempat bombing, tapi berapa lama sih? Kemarin-kemarin bombing cuma 2 sampai 3 minggu aja. Nah. Setelah media nasional tidak lagi memberitakan komunisme, mati. Nah. Seakan-akan isu itu sudah selesai. Nah. Masyarakat bangsa Indonesia secara umum tidak lagi Menjadikan Pembahasan komunisme ini Sebagai pembicaraan sehari-hari nah, Tapi sudah dilupakan Ganti topik Ganti isu itu. Nanti dua minggu, tiga minggu Hilang lagi, ganti yang lain nah. Sudah berubah topik Baru dua minggu, satu minggu Ganti lagi yang lain Ahlu Sunnah Salafiin Alhamdulillah Sebelum Isu komunisme ini Meledak dan membombing Alhamdulillah Ahlu Sunnah Salafiin Sudah berbicara Sebelum media nasional mengangkat Setelah Bombing itu turun Bahkan bisa dikatakan hilang Tidak ada lagi Gerget untuk anti komunisme Alhamdulillah Sampai Hari ini Ahlu sunnah Salafiyin Masih terus istiqamah Dan konsisten Untuk memberikan peringatan kepada umat Terkhusus kaum muslimin Tentang bahaya Faham dan ideologi komunis Alhamdulillah Bersyukur Karena ingat Yang kita lakukan dan kita sampaikan Itu tidak menuruti Apa yang dimau oleh masyarakat yang kita sampaikan dan kita bicarakan bukan menyesuaikan isu yang sedang panas, isu yang sedang berkembar tetapi kita berbicara mengangkat sebuah tema, itu menyesuaikan kebutuhan umat Nah, karena memang faham dan ideologi komunis ini sangat berbahaya sekali ma'ashro muslimin rahimahkumullah nah, seperti yang sudah kita ketahui dari beberapa nukilan tadi nah, terkhusus nukilan dari kepala staf angkatan darat jenderal mulyono. Nah, maka para pengandut komunisme mereka yang mengagung-agungkan ideologi komunis tentunya sekarang ini nah, mereka tidak akan terang-terangan mengatakan kami adalah PKI saya PKI Partai Komunis Indonesia saya pengikut ideologi komunisme. Saya pengagum DNI. Saya pengagum pemikiran-pemikiran musuh Nah. Sekalipun ada yang berterus terang seperti itu persentasenya kecil sekali. Nah. Kan mereka akan mencari bentuk baru. Mereka harus belajar, mereka akan belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah atas kegagalan-kegagalan yang sudah dirasakan nah. kalau misalkan mereka terang-terang mengatakan kami PKI nah itu cuma sebagai alat pancing saja untuk mengukur reaksi bangsa Indonesia itu seperti apa nah, karena mereka sendiri sadar kalau misalkan tampil di depan publik dengan mengatas nambahkan PKI secara langsung, itu secara undang-undang Indonesia sudah tidak bisa diterima dan terutama ketetapan MPRS tahun 20 eh, nomor 25 tahun 1966 dan undang-undang nomor 27 tahun 99 gak akan mungkin mereka terang-terangan membuka, mendeklarasikan sebagai Partai Komunis Indonesia mereka akan mencari nama yang lain organisasi lain tapi tetap berbeda kulit tapi isinya sama nah Ehwadhi bilah, maashallul um muslimin, rahimakumullah. Itu poin pertama yang harus kita fahami dengan baik pada kesempatan siang yang mudah-mudahan Allah berikan berkah ini. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahawa kita harus menyadari betul bahawa faham dan ideologi komunisme itu belum mati. Pengikut dan pengagum ideologi komunis itu belum habis. Kita harus sadar bahwa Mereka yang memperjuangkan ideologi komunis Itu banyak Dan banyak sekali Mulai dari anak cucu Buyut Dari tokoh-tokoh komunis Pada masa yang lalu nah, Atau rekrutan-rekrutan baru Dari generasi di zaman ini Mereka terus melakukan kegiatan Menerbitkan buku dengan berbagai judul mereka mengadakan kongres kongres pertama, kedua, ketiga keempat, kelima, keenam, ketujuh kegelapan, kesempat, kesepuluh nah lebih dari sepuluh kali mereka melaksanakan kongres kongres itu kan rapat akbar di kalangan mereka sendiri nah bagi kita yang tidak mengikuti perkembangan mereka nah tentunya akan kurang uh, menyadari bahwa memang para pengikut dan pengagum faham komunisme ini terus berkonsolidasi. Tetapi yang mengikuti sedikit uh, mengikuti gerak mereka pasti faham betul betapa bahayanya faham komunisme di tengah-tengah umat -tengah Islam. Kenapa? Karena mereka terus hidup dan berusaha untuk menghidupkannya. Kongres loh, rapat akbar. Nah, dan itu dilakukan kerang-kerangan nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Nah, kemudian mereka juga mencetak kaos gak mungkin lah orang mencetak kaos itu gambarnya palu arit kemudian alasannya karena iseng sesuatu yang gak mungkin kalau cuma iseng mungkin satu, dua, atau tiga stel kaos tapi kalau diproduksi dalam jumlah ribuan bahkan ratusan ribu apa mungkin itu hanya sebuah keisengan saja nah, gak masuk akal ini pasti masuk dari sistematis gerakan dari orang-orang komunis di Indonesia kaos bahkan ada semacam kesengajaan kaos-kaos seperti itu dipakai di tempat-tempat umum. Bahkan ada teori yang menyatakan mereka sengaja untuk difoto. Jadi yang mengambil foto, objek gambar itu bukan orang lain, bukan pihak kedua, pihak ketiga, ya mereka sendiri. Nah, temannya pakai kaos, foto, kemudian disebarkan, disebar luaskan. Nah. Mereka juga telah terstruktur bahkan strukturnya cukup rapi di seluruh Indonesia. Nah, koordinator wilayah apa Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, koordinator itu mereka terstruktur. Nah, sebagai bukti bahwa memang komunisme itu adalah bahaya besar bagi umat Islam secara khusus dan tuh bangsa Indonesia secara umum. Nah, beberapa waktu yang lalu ratusan perlahanan politik terkait dengan kasus PKI itu dibebaskan, diberikan remisi ratusan jumlahnya bukan satu, tokoh-tokoh tua ini yang jelas pemikiran dan pemahaman mereka tentang komunisme itu sudah mendarah daging itu diberi remisi nah. sebelumnya mereka dipenjara belasan bahkan puluhan tahun namanya di pulau buru mereka kemudian diberikan remisi pulang ke daerah masing-masing Nah, Apakah mereka bertobat? enggak Kembali ke kampung dan wilayahnya masing-masing, kemudian menghidupkan sel-sel itu -sel di jaringan komunis dihidupkan kembali. Sampai ada sebuah film dibuat berjudulkan, Nah, Pulau Buru, tanah lahir Beta. Nah, film dokumenter hanya beberapa beberapa puluh menit atau beberapa belas menit, isinya nah tentang perjalanan seorang seniman PKI yang dipenjara di Pulau Buru karena kasus PKI nah, film itu pertama kali diputar dan ditayangkan justru di kantor Komnas HAM pusat di Jakarta dan nah, diputar nah jadi untuk menunjukkan bahwa dalam hal ini pemerintah sudah meluluki orang-orang PKI dibuat apa Tayangannya itu yang membuat sedih Mengaduk-ngaduk perasaan Menunjukkan mereka tervolimi Dan seterusnya dikekang dari kebebasan Nah Mereka di dan seterusnya Itu bukti kan? Ya? Belum lagi film-film yang lain Film senyap misalkan Mereka itu aktif membuat film Nah Bukan kemudian dijual Tapi didistribusikan secara gratis di YouTube, di kampus-kampus, disebarkan memang secara gratis. Mereka sampai sekarang juga aktif di Tribun Internasional. Tribun Internasional itu artinya momen-momen internasional, seperti sidang internasional di Belanda beberapa waktu yang lalu. Nah, mereka memperjuangkan agar pemerintah Indonesia meminta maaf kepada korban dari isu PKI tahun 65 bahkan mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau yang semisalnya kepada keluarga korban PKI. Nah, itu aktif mereka sampai sekarang ini simposium-simposium juga diselenggarakan. Equivivilah ma shalallahu alaihi wasallam. Rahimahumullah. Beberapa bukti yang telah saya sebutkan di depan tadi tentunya harus lebih menyadarkan kita. Bahwa komunisme itu adalah bahaya Bahaya laten nah, Bahaya laten itu bahaya yang sangat-sangat Apa namanya Yang sangat-sangat tinggi Tingkat bahayanya Bagi kita, umat Islam Dan bagi Bangsa Indonesia Secara umum Ikhwati filah ma'asyur muslimin Rahimahkumullah Nah, oleh sebab itu Tentunya Persiapan yang paling baik untuk menghadang, membendung, bahkan kalau bisa melawan, bahkan kalau bisa lebih dari sebenarnya melawan, sampai berusaha untuk memadamkan api ideologi komunisme, atau sampai kita bisa mencabut akar-akar dari ideologi komunisme, walhamdulillah tidak ada cara terbaik. Kecuali dengan kita kembali kepada Al-Quran Kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan pemahaman Assalafus Salih nah, Tidak ada yang lebih uh, maksimal hasilnya Dibandingkan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW nah, Tidak seperti yang dipahami sebagian orang untuk menghadapi komunisme dilakukan kegiatan fisik latihan militer membentuk pasukan-pasukan laskar-laskar siap menghadang dan membendung paham komunisme tetapi kosong dari siraman rohani sepi sunyi dari dorongan spiritual agama akhirnya hanya akan panas sesaat hakat, hilang juga nah, selesai Nah, itu bukan solusi walaupun kita tidak mengingkari bahwa pada saatnya memang fisik itu diperlukan kemampuan dan skill militer juga diperlukan walhamdulillah tapi ada lagi langkah yang lebih ampuh Yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita preteli, kita bongkar faham-faham komunisme itu satu persatu. Kemudian kita tanamkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kontra komunisme menurut ajaran Islam itu seperti apa? Bukan semata-mata kekerasan yang kita lakukan. Tetapi betul-betul iman. Takwa dan islam yang kemudian kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat sehingga faham komunisme itu tidak tumbuh bahkan mati insyaallah semangat kita untuk kolabul ilmi harus ditingkatkan minimalnya dijaga kemudian ajaran-ajaran ajaran islam yang secara nyata Bisa membendung dan menghadang paham komunisme Kita hidupkan dan kita tegakkan Di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah masyarakat kita Karena para pengagum dan para pejuang ideologi komunis itu Pasti akan memanfaatkan isu-isu kemasyarakatan Untuk mendapatkan simpati dan juga memperoleh pengikut Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah apabila kita membaca dan mengikuti sejarah dari paham atau ideologi komunisme itu yeah. muncul pertama kali sebagai sebuah paham yang diperkenalkan secara publik itu kan berasal dari Eropa alasannya untuk mengimbangi paham kapitalis liberalis yeah. pada waktu itu memang secara ekonomi dan sosial di daratan Eropa nah, yang berkuasa adalah orang-orang kaya dan punya modal sementara kaum lemah seperti buruh, tani, nelayan nah, itu tidak dianggap bahkan diperbudaya nah kondisi ini kemudian disalahgunakan oleh mereka-mereka ini seperti Karl Marx Ya, Dan yang lainnya Yang sejalan dan sepemikiran Untuk melawan Faham kapitalis liberalis tadi Dengan menghidupkan faham komunisme Mereka memperjuangkan Katanya menurut mereka Memperjuangkan hak-hak kaum lemah Memperjuangkan hak-hak rakyat nah. Mereka memperkenalkan Sebuah faham atau ideologi Tentang sama rasa Sama rata jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin Semuanya sama Nah, mereka Mengingkari kepemilikan Secara individu Semua harus Dikuasai oleh negara Untuk kemudian dibagi secara rata Itu yang mereka perjuangkan Nah, sehingga Individu itu tidak boleh kok menguasai Alat-alat produksi Alat-alat produksi Ya alat produksi pertanian, alat produksi industri Dan yang lainnya tiap-tiap individu itu tidak boleh menguasai modal karena modal itu yang mengatur adalah negara. penguasa dalam bahasa mereka. Nah, itu yang mereka perjuangkan. Nah, katanya untuk mengimbangi paham kapitalis liberalis. Nah. Nah, di sini kan akhirnya kita bisa menemukan satu titik tolak dari para pengikut dan pejuang ideologi komunis. Mereka ternyata Menyalahgunakan atau memperalat Kaum lemah Rakyat kecil Untuk meraih Kepuasan pribadi nah, Ini salah satu ciri dari paham komunisme Yang harus kita peliti betul nah, Ketika ada Sebagian orang yang Menyuarakan tengah rakyat katanya membela kaum yang tertindas, membela kaum lemah. Tetapi dengan membawa unsur kebencian dan unsur permusuhan. Ini sudah paham komunis namanya. Nah. Di sini ikhwati fillah barakallahu fiikum wa muslimin rahimakumullah. Yang kita waspadai bukan hanya PKI sebagai sebuah lembaga atau sebagai sebagai sebuah partai. Nah, kalau kita hanya apa namanya terbatas membahas PKI, orang akan mengatakan nggak ada PKI zaman sekarang. PKI sudah ditutup, PKI sudah dilarang, dinyatakan terlarang di negeri kita. Nah, tapi faham komunismenya itu, ideologinya. Nah, PKI hanya salah satu bentuk dari apa metamorfose faham komunisme itu tapi bentuk-bentuk yang lain nah yang perlu kita waspadai barakallahu fikum adalah pemikiran yang mengajak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil tetapi membawa unsur kebencian dan permusuhan ini perlu digarisbawahi membawa unsur kebencian dan permusuhan ini sudah tanda dan ciri dari faham komunisme nah dan memang nyatanya Barakalohiikum Pemikiran seperti ini akhirnya mendapatkan Sambutan yang cukup luas ya. Karena memang jumlah rakyat kecil Lebih dominan Jumlah petani, jumlah buruh Jumlah nelayan ya. Jumlah tenaga kerja Dan yang semisalnya Itu memang dominan di negeri kita Sehingga disambut Apalagi yang ditawarkan adalah Sesuatu yang memuaskan Duniawiah mereka Persamaan hak, sama rasa, sama rata, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Nah, itu kan isu yang dikeluarkan untuk mencari simpati dan pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan, Barakallahu Fikm, kita sebagai individu memperjuangkan hak rakyat dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, kita terjun langsung memberi zakat, sedekah, hadiah, memberikan pekerjaan, memberikan bantuan, makanan, minuman, dan pakaian. Alhamdulillah. Itu kan tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur permusuhannya. Kita murni beribadah, beramal saleh, membantu kaum yang lemah dan kaum yang tertindas. Kita ajarkan kepada mereka sifat sabar itu seperti apa. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan betul sifat sabar itu kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah azza wajal agar kita diberi hak. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya, konsepnya, wahlamdirullah jazakumullah khairan, itulah ajaran Islam. Tapi kalau sudah membawa unsur kebencian, mengandung unsur permusuhan, hati-hati. Itu salah satu ciri dan ciri dan tanda dari ideologi komunisme. Nah, walaupun orangnya mengatakan enggak, saya bukan PKI, saya tidak pernah belajar komunisme, saya juga benci komunisme, iya tapi pemahaman yang anda bawa itu adalah faham komunisme disadari atau tidak disadari diakui atau tidak diakui itulah faham komunisme Nah, membangkitkan dan menumbuhkan atau melahirkan kebencian dan permusuhan atas nama membela keadilan atas nama melawan keboliman atas nama memperjuangkan hak-hak rakyat kecil ingat itu faham-faham komunisme Nah, nah yang diperangi oleh islam nah yang ingin apa namanya di, kita perjuangkan itu kemudian hilang adalah pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa pemikiran-pemikiran seperti ini itu akan menimbulkan kekacauan, akan mengganggu ketenangan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita tidak akan apa? Tidak akan riba dengan takdir dari Allah Azza Wajalla. Nah. Kita akan terbawa Apa namanya Rasa benci dan permusuhan Kita akan tergoda untuk hasat iri dan dengki Kita akan terdidik untuk tidak sabar Menerima keadaan Kita akan jauh dari sifat zuhud dan qanaah. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya kita akan meninggalkan Ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Nah Sekarang ini Ma'asyur muslimin rahimukumullah Berapa banyak lembaga, organisasi, partai, bahkan perorangan dan individu-individu. Nah, mereka yang berteriak secara nyaring dan lantan ingin memperjuangkan hak rakyat kecil. Memperjuangkan hak rakyat jelata. Nah, yang jujur berapa persen? Kecil. Tanda ketidakjujurannya adalah ketika mereka menyatakan ingin memperjuangkan hak rakyat kecil ingin membela keadilan melawan kevoliman pada waktu yang sama kehidupannya sangat bertolak belakang dengan kehidupan rakyat kecil sangat bertolak belakang di satu sisi berorasi kita harus membela rakyat kecil kita harus melawan membela kaum yang tertindas apa kita rela membiarkan saudara-saudara kita bangsa Indonesia kelaparan kehausan tidak ada pekerjaan menganggur teriak Zanadri sini lah dia sendiri jamnya harganya puluhan juta bahkan ratusan juta dia pulang pergi dari rumah sampai tempat orasinya menggunakan mobil mewah dia sendiri makannya di restoran dan rumah makan yang mahal pakaian yang dia pakai berasal dari luar negeri nah Rumahnya gedung, bertingkat. Itu pada waktu yang sama. Barakallahu fiqh. Itu sudah tanda ketidakjujuran. Nah, Siapa sih yang betul-betul memperjuangkan rakyat kecil. Dan betul-betul berasal dari rakyat kecil. Dan dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil. Sulit untuk menemukan contoh orang seperti itu. Yang katanya memperjuangkan rakyat kecil. Tapi kehidupannya persis seperti rakyat kecil. Amin yang rakyat kecil masih ada yang jalan kaki, menggunakan sepeda ontel daerahnya mungkin belum mendapatkan listrik kekurangan air itu yang dia perjuangkan tapi dia sendiri hidupnya dalam kemewahan itu bukti sederhana bahwa mereka tidak jujur katakan ada satu, dua, tiga atau beberapa orang yang terlihat jujur wah beda Ustadz dengan yang itu orang itu memperjuangkan rakyat kecil tapi memang hidupnya kita saksikan Mau bergabung dengan kami rakyat kecil ini Nah Berapa lama Setelah punya kedudukan Punya nama Rakyat kecil ditinggalkan Rakyat kecil tidak lagi dikunjungi Yang para petani Dan buruh sudah dilupakan Asyik dengan kehidupan barunya Nah Maka kita Sebagai umat Islam harus hati-hati Dan waspada kalau ada isu, pemikiran, informasi, berita, orang berbicara, stiker, atau media apapun itu. Nah, yang membahasakan, ingin membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Tetapi mengandung unsur kebencian dan permusuhan. Benci kepada pemuasa, penguasa. Penguasa. Menebarkan benci dan permusuhan kepada pemerintah. Menjatuhkan nama baik dan wibawa pemerintah. Ingat, itu sudah ciri-ciri komunis. Nah, semua kebijakan pemerintah dikritik. Wah, kebijakan ini tidak pro-rakyat. Kebijakan ini merugikan rakyat. Kebijakan seperti ini cuma untuk menyenangkan sebagian kalangan. Ini cuma untuk kroni-kroninya saja. Dari kepentingan pribadinya Masuk kantung sendiri Nah ini sudah Ini tanda-tanda Pengikut dan penganut faham komunisme begitu. Dan nah, Memperjuangkan rakyat kecil Dalam bahasa dia Tapi pada waktu yang sama Membangkitkan kebencian dan permusuhan Kepada yang kaya Kepada penguasa dan kepada pemerintah Bisa dipahami? Jadi kalau tidak ada orang-orang Nah Indonesia PKI Iya tidak ada PKI sebagai partai Tapi fahamnya Ideologinya Nah Maka kita harus hati-hati betul Barakallahu fiikum Ikhwati billah Rahimani wa rahimukumullah Nah Kalau di dalam Islam banyak sekali Ayat-ayat Al-Quran Maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mengajarkan kepada kita jalan lurus yang terang benderang itu seperti apa nah. tidak ifrat juga tidak tafrit tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri tidak menganut paham kapitalis liberalis juga tidak menganut paham komunisme sosialisme nah. Islam jalannya tengah adil kalau kita perhatikan konsep Islam Islam menghargai kepemilikan harta Anda mau kaya, silakan sekaya-kayanya Anda punya harta, dilindungi kepemilikan harta tersebut Jangankan harta milik orang muslim Harta benda milik orang kafir saja Islam mengakui kepemilikannya Itu adilnya Islam Harta milik orang kafir saja, diakui itu sebagai miliknya. Bukan kemudian dirampas sini, kamu orang kafir gak berhak. Tidak demikian. Tapi dihargai. Ini memang miliknya si A, si B, si C, si D, si E, si F. Nah. Ada beberapa orang yang punya modal besar. Dilindungi kepemilikannya oleh Islam. Alat-alat produksi juga dihargai oleh Islam. Nah, itu konsep Islam. Untuk mereka ini, mereka yang mempunyai status kepemilikan harta yang sah. Nah. Diperintahkan oleh Islam dan dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Nah. Yang ketentuan-ketentuan zakat itu luar biasa adilnya. Nah. Tidak asal ambil. Tidak semua harta kemudian dikenakan zakat Tetapi harta-harta tertentu saja Itu pun ada aturannya Kalau sudah mencapai nisop Mencapai nisop itu artinya Batas minimal jumlah harta yang dia punya Dari jenis-jenis harta yang dikeluarkan zakatnya Itu pun harus mencapai haul Haul itu artinya satu tahun Harta yang sudah mencapai kadar minimal wajib zakat itu berusia satu tahun lamanya. Nah, itu pun kalau sudah jatuh tempo mengeluarkan wajib zakat, Islam di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Wa iya kawakara ima amwalihim. Hati-hati, itu pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para petugas pengambil zakat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Iya kawakar Imam Walimah, hati-hati, jangan sampai engkau mengambil harta dari mereka dan statusnya paling bagus, tak boleh. Nah, tapi yang sedang-sedang saja, nah, yang biasa. Nah, bukan yang harta terbaik milik dia, yang paling berharga milik dia yang diambil, tapi yang sederhana, yang pas sesuai dengan kadar atau nilai zakat yang wajib untuk dikeluarkan ini Islam mereka diperintahkan untuk sedekah bukan timah zakat mereka diperintahkan untuk memberikan hadiah mereka diperintahkan untuk memperhatikan orang lemah, mereka diperintahkan untuk merawat anak-anak yatim mereka diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada kaum fakir dan miskin mereka diperintahkan untuk membangun fasilitas kalisras umum mendirikan masjid dan sebagainya ini syariat Islam yang diberlakukan untuk mereka yang mempunyai harta dan kepemilikan. Selain itu, Islam juga mengancam. Memberikan hukuman besar bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta, tetapi tidak menunaikan tugas dan kewajibannya, mengeluarkan zakat. Nah, Islam bahkan Masya Allah begitu sempurnanya. Nah, memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang mampu tetapi kurang peka dan tidak sensitif dengan keadaan sosial kemasyarakatan di sekitarnya dengan ancaman yang cukup berat. Misalkan hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min allazi yasyba' wa jaruhu <tuh> ja'i." Hadits disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan orang mukmin sejati, bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Dia kenyang, tetapi tetangganya masih ada yang lapar. Dia makan kenyang, tak peduli dengan kanan kirinya. Dia makan minum, dia tidak perhatikan, dia acuhkan tetangga-tetangga di sekelilingnya. Dia kenyang, bisa tidur dengan nyenyak, tetapi ternyata masih ada tetangganya yang kekurangan makan. Padahal dia mampu untuk membagi kepada tetangganya Dia ada kelebihan bahan makanan Ada kelebihan bahan minuman Tapi ternyata dia tidak pekah Kurang perhatian dengan Kondisi sekitar dan sekelilingnya Orang ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Laisal mu'min Bukan orang mu'min yang sempurna imannya Amin Keikhlasan itu terus ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW Mereka yang punya kelebihan harta diingatkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi bahwa harta itu harta yang mereka punya sebatas titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hakikatnya milik Allah yang dititipkan untuk mereka supaya disalurkan sesuai kehendak Allah dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilarang untuk berbuat semena-mena. Mereka dilarang untuk merendahkan dan menghina kaum fakir, kaum miskin. Nah, ini ajaran Islam. Sehingga tidak ada paham atau ideologi kapitalis liberalis semua-semua dikuasai kan itu. Yang lemah diinjak, ditindas. Nah, Islam tidak demikian. Tapi konsepnya sedemikian sempurna tadi. Nah. Di satu sisi Islam memperhatikan kaum miskin, kaum fakir, kaum tertindas, kaum lemah. Nah, sehingga tidak bisa diperalat oleh orang-orang komunis orang-orang komunis kan memperalat ini kaum lemah, kaum fakir, kaum miskin ini nah dibuat tidak terima dengan keadaannya nah dibuat benci dan marah kepada yang lebih kaya nah dibangkitkan kerakusan dan ketamakannya kepada dunia nah tidak diajarkan sabar kepada mereka itu kan paham komunis yang memperalat kaum lemah, kaum tertindas adapun untuk mereka yang fakir, yang miskin, yang lemah yang tertindas Islam sudah memberikan konsep sempurna buat mereka Islam mengajarkan kepada mereka untuk hidup sabar untuk hidup kona'ah untuk hidup zuhud. Bahkan bukan hanya teori. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga menjalani kehidupannya bersama dengan mereka orang fakir dan orang miskin. Nabi Muhammad bukan cuma memberikan hiburan atau menyebar nyabarkan sahabat yang fakir dan miskin. Nabi Muhammad pun kehidupannya sangat sederhana dan serba kekurangan. Nah, Nabi Muhammad SAW bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari lapar sampai kemudian apa perut beliau diikat dengan batu bata ya. untuk menahan lapar Nabi Muhammad SAW selama dua bulan berturut-turut dapurnya tidak beraktivitas hanya karena hadiah dari tetangga-tetangganya Nabi Muhammad SAW sering berpuasa ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang dan perkakas rumah tangganya kecil uh, sedikit dan minim sekali. Pakaian beliau pun demikian sederhana sekali. Jadi bukan cuma teori disampaikan oleh Nabi, bukan hanya konsep tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjalaninya. Menjalani itu semua luar biasa. Nah, ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyabar-nyabarkan sahabat-sahabat yang fakir dan miskin ini Nah Untuk tidak hasad, tidak iri, tidak dengi Kepada yang kaya dan mempunyai harta Nabi Muhammad ajarkan mereka Untuk memiliki sikap iffah Menjaga kehormatan diri Harga diri Jangan sampai meminta-minta Jangan sampai mengemis Nah Jangan sampai menunjukkan saya butuh, saya perlu Nah Tapi hidup mandiri hidup di atas dari atas kaki sendiri bekerja, berbuat nah menerima apa adanya Nabi Muhammad ajarkan kepada mereka jangan lihat yang di atasmu lihat yang di bawahmu dalam urusan dunia Nabi Muhammad SAW hibur mereka bahwa orang fakir dan miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya itu masuk surga Nabi Muhammad SAW hibur mereka dengan mengatakan orang fakir dan orang miskin Nah, hisapnya lebih cepat dibandingkan yang lebih kaya pada hari kiamat nanti. nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal-hal seperti tadi untuk mereka yang fakir, mereka yang miskin, yang lemah, yang tidak punya apa-apa. nah, Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan rasa cinta diantara dua kelompok ini, yang kaya, yang punya harta dididik dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai yang lemah. Nah, memperhatikan yang lemah, orang-orang lemah, fakir miskin diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyayangi orang-orang yang berharta dan orang-orang kaya raya sehingga tidak ada gesekan, tidak ada kekacauan, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Berjalan. Nah, masing-masing beribadah, beramal saleh sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri nah, sesuai kemampuannya sendiri-sendiri itu konsep Islam walhamdulillah ikhwati fillah dengan demikian ideologi komunisme itu adalah ideologi yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam nah, karena pada dasarnya ideologi komunisme itu nah, menghalalkan segala cara yang mereka gunakan dan mereka tempuh adalah menebarkan kebencian dan permusuhan, sementara Islam adalah agama damai, kasih sayang dan rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita belajar dari fakta, belajar dari sejarah. Betapa mereka para pemikir dan pencetus faham-faham komunisme sampai pada tingkatan negara yang menganut ideologi komunisme apakah sesuai dengan isu yang mereka perjuangkan ataukah justru sebaliknya mereka hanya memperalat orang-orang lemah memperalat rakyat kecil untuk mencari kepuasan pribadi atas nama membela keadilan atas nama membela hak-hak rakyat kecil nah, ternyata fakta membuktikan bahwa mereka yang memperjuangkan rakyat kecil dengan mengusung faham dan ideologi komunisme, nah justru mereka adalah orang yang paling pertama, nah meninggalkan isu yang mereka perjuangkan. Nah kalau di Indonesia kita kenal nama D.N. Aidit, anda mengatakan D.N. itu di Panusantara Aidit, anda mengatakan Jafar siapa dan seterusnya. Nah sekarang D.N. Aidit itu kan tokoh sentralnya PKI di Indonesia. Aidit termasuk konseptor yang memunculkan atau melahirkan konsep-konsep komunisme yang membesarkan Partai Komunisme Indonesia. Nah, Partai Komunisme Indonesia (PKI) itu kan secara wahinya memperjuangkan rakyat kecil melawan tuan tanah, melawan lintah darat kalau bahasa mereka dulu. Tujuh setan besar. Ya. Mereka merampas. Perkebunan tebu merampas sawah dan ladang milik orang-orang kaya kemudian dibagi ini buat kamu ini buat kamu buat kamu dibagi rata. Nah, pokoknya memperjuangkan rakyat kecil. Ternyata DNA did nah, adalah seorang kolektor alat-alat elektronik yang saat itu sangat mahal dan susah untuk apa namanya ditemukan. Jadi DNA did itu punya koleksi alat-alat elektronik lengkap di rumahnya. Katanya membela rakyat kecil, katanya membela rakyat tertindas, tapi dia sendiri memperkaya diri, memperkaya diri DNA itu. Nah, contoh yang lain Mao Zedong atau kita sebut juga dengan Mao Zedong, nah, penggagas faham komunisme yang kemudian terkenal dengan Maoisme di Cina. Nah, ternyata dia sendiri. Mempunyai puluhan vila Nah Di tiap vila itu ada kolam renangnya Satu kolam renang Kalau dimilai itu Sampai 50 ribu yuan Mata uang Cina nah, Padahal pada pemerintahannya Pemerintahan Mao Zedong ini Korupsi yang dilakukan oleh pegawai Di atas 10 ribu yuan Kalau dia melakukan korupsi Di atas 10 ribu yuan Dihukum mati eksekusi Nah dia sendiri punya Puluhan villa, tiap villa itu ada kolam renangnya. Nilai kolam renang itu lima puluh ribu yuan. Akhirnya kan cuma memperalat rakyat kecil aja. Wah rakyat kecil, rakyat kecil, buruh, tani, buruh, tani, buruh, tani, buruh tani. Dia sendiri bukan buruh, dia sendiri bukan tani. Rumahnya bukan seperti milik seorang buruh, seorang petani. Rumahnya istana megah. Joseph Broz Tito dari Yugoslavia punya kapal mewah. Nah, pribadi panjangnya 117 meter nah, padahal dia adalah penggerak paham komunisme di Yugoslavia nah, itu kalau kita melihat contoh-contoh per individu, per orang nyatanya memang mereka hanya memperalat rakyat kecil mereka memperalat rakyat rakyat kecil, kalau kita ingin memberi contoh dari sebuah negara yang paling dekat sekarang adalah Korea Utara nah Korea Utara termasuk negara yang masih memegang prinsip komunisme, sosialis walaupun dalam beberapa bidang ekonomi mereka sudah prinsipnya keliberalisme. Dan nah, tetapi secara resmi mereka menganut paham komunisme. Korea Utara. Yang sekarang pemimpin tertingginya namanya Kim Jong Un ya kan? Kim Jong Un. Korea Utara dilihat dari semua aspek walaupun katanya di sana itu pendidikan gratis Kesehatan gratis semuanya ditanggung oleh negara. Nah, tetapi tindak kejahatan yang terjadi di Korea Utara sangat tinggi sekali. Badan-badan nah, apa independen internasional juga memberikan hasil penelitian bahwa Korea Utara itu adalah negara yang paling buruk perlakuannya terhadap penduduk pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pemaksaan untuk menggugurkan janin itu Korea Utara. Nah. Jadi omong kosong itu kalau untuk membela rakyat kecil. Negara-negara komunis seperti Kuba, Soviet, Rusia sekarang atau juga Korea Utara, mereka cuma partainya satu kalau ingin melihat dari dari sisi kepartaian. Nah, gak boleh ada partai lain partai cuma satu rakyat harus tunduk dan taat kepada pimpinan tertinggi salah sedikit bunuh salah sedikit eksekusi jadi kalau misalkan kita membaca informasi atau berita ada seorang pejabat militer, pejabat ini kemudian dieksekusi oleh presiden Korea Utara hanya karena ngantuk ketika mendengarkan ceramahnya atau mungkin karena terlihat mengejek tidak melaksanakan perintahnya kemudian dieksekusi mati jangan kaget, seperti itu negara komunisme Semuanya harus tunduk pada satu suara Nah Kebebasannya tidak ada Nah Rakyat bukan kemudian malah apa Malah senang Bukan rakyatnya malah sejahtera Sekarang isu perang Iya kan Korea Utara, Korea Selatan Nah uji coba bom penguklirlah persiapan militer inilah Itu segala macam Jadi rakyat itu hidup dalam ketakutan Itu contoh paham komunisme Nah Sehingga komunisme itu sudah gagal dan kita yakin segala sesuatu faham atau ideologi atau apapun itu yang bertentangan dengan Islam tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan pemahaman Asalallahu Sallam tidak akan mungkin bisa sukses tidak akan mungkin bisa berhasil tidak akan mungkin. Nah, nah, kita di Indonesia barangkali orang masih menganggapnya jauh dan bahkan yang lain mengatakan tidak mungkin kalau kemudian negara kita ini berubah menjadi negara komunis iya mudah-mudahan seperti itu kita harapkan tapi yang kita kita khawatirkan dan kekhawatiran, kekhawatiran itu cukup beralasan nah, kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk memperjuangkan terus mengadakan kegiatan-kegiatan anti dan kontra komunisme yang kita khawatirkan adalah faham-faham itu Memang tidak hidup sebagai sebuah ideologi negara Tetapi faham-faham itu kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat Sehingga yang terjadi adalah kebencian, permusuhan, kebencian, permusuhan, kebencian, permusuhan, kebencian, permusuhan Nah, seperti misalkan pemahaman anti-Tuhan, anti-agama Banyak kan di tengah-tengah masyarakat kita Orang yang tidak mau tahu dengan agama tidak peduli dengan adanya Tuhan atau tidak Lawang dari dulu saya tetap sengsorok Apa manfaatnya punya Tuhan Kalau masih fakir miskin seperti ini Hidupnya tertindas Bahasa-bahasa ini Betul-betul ada Di tengah-tengah masyarakat kita Mungkin kita saja yang kurang perhatian Dan kita tidak sensitif Barangkali kita hidupnya di tengah-tengah komunitas muslimin yang taat Atau barangkali kita hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang senang mengaji Tapi kalau kita perhatikan, kita teliti Di kalangan kaum lemah Di pemukiman-pemukiman kumuh -pemukiman Di tengah-tengah pasar Komunitas-komunitas orang yang fakir miskin Dan betul-betul di bawah garis kemiskinan Bahasa-bahasa seperti ini Bukan bahasa yang asing Nah biasa mereka, gak mau tahu tentang agama, gak mau tahu tentang Tuhan nah pemikiran bahasanya agama itu cuma membelenggu, agama itu cuma mempersempit langkah dan gerak agama itu cuma menindas nah agama itu kok malah menyusahkan itu paham-paham komunis walaupun orang, orang itu PKI kok mas, iya bukan PKI, karena PKI itu partai nama sebuah partai yang mengusung ideologi komunisme tapi ideologi komunisme itu banyak bukan cuma berbentuk partai nah cara berpikiran seperti itu anti Tuhan, anti agama menganggap agama itu justru sebagai apa namanya, beban kalau dalam bahasa Karl Marx itu sebagai candu yang menyesatkan nah kalau dalam bahasa Lenin kata Lenin terjemahnya dalam bahasa Indonesia kaum komunis tidak percaya agama Lenin juga mengatakan mampuslah agama, itulah Lenin. Nah, atau Karl Marx yang mengatakan eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Nah, Tuhan adalah konsep yang menjijikkan, itu Karl Marx. La hawlulahu laquwa taillabillah. Nah, jadi yang perlu kita waspadai bukan cuma PKI-nya, mas, bukan cuma partainya, tapi faham-faham komunisme itu seperti yang anti Tuhan, anti agama, hati-hati. Kemudian faham yang apa namanya atau pemikiran yang mengajak untuk membilah rakyat ke hak-hak rakyat kecil, tetapi mengandung dan mendorong unsur kebencian dan permusuhan, hati-hati. Nah, itu juga faham komunisme. Nah, Maka marilah kaum muslimin kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali juga kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak kembali kepada pemahaman asalafussoleh as generasi terbaik umat ini. Nah, kita pelajari tafsir Al Quran satu ayat demi ayat dari awal hingga akhir. Kita pelajari juga hadis Nabi Muhammad SAW satu persatu. Kita gali kembali pemahaman asalafussoleh. As Kemudian kita dakwahkan. Kita sampaikan kepada tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita, teman-teman dan sahabat kita. Kita ajak mereka. Sehingga mereka tidak termakan dan tidak menjadi korban dari faham komunisme Atau faham dan ideologi sesat lainnya Sehingga masyarakat kita, kaum muslimin adalah masyarakat yang sabar, syukur Sabar, syukur Tidak ada benci, tidak ada permusuhan di kalangan mereka Semuanya saling menghormati, saling menghargai Yang kaya memperhatikan, yang lemah Yang lemah berusaha untuk menjaga harga diri Nah, Tidak kemudian minta minta-minta mengemis Nah, tapi sama Salatnya di tempat yang sama Dengan pakaian yang sama Makan dan minum tinggi rendahnya pun sama Nah, bukan kemudian yang kaya Lebih tinggi, yang miskin, lebih rendah Tidak Karena semuanya adalah ikhwana. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW Wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, kalau memang ingin berbuat untuk agama kita, agama Islam. Kalau memang kita ingin berbuat untuk negara kita, negara Indonesia. Maka cara yang terbaik adalah pelajari Islam itu dengan sebaik-baiknya. Pelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Karena dengan mempelajari Islam sebaik-baiknya, mempelajari Islam sebenar-benarnya. Insya Allah akan menjadi sebuah senjata dan benteng yang kokoh. Sehingga kita tidak akan mudah menjadi korban dari faham-faham sesat seperti faham komunisme atau faham-faham yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu panjang lebar karena masalahnya sudah cukup jelas kan itu ya. Mau diperpanjang juga sudah cukup kan itu. Apalagi dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh al Alusat Aib Sharudin, Afidohumullah Ta'ala tadi. Maka dengan demikian kita bisa menyatakan sebagai umat Islam, dua umat Islam, apa namanya, umat Islam. Indonesia sangat tidak Setuju dengan Faham komunisme dan ideologi komunisme Dan juga tidak setuju dengan Faham radikalisme terorisme Nah Karena kalau tidak disampaikan itu juga Mungkin orang akan salah faham Bahwa itu kan orang-orang radikalis kanan saja Enggak Kita sebagai umat Islam anti terorisme Anti anarkisme nah, Sebagaimana kita juga Anti radikalis kiri Anti-komunisme, anti-sosialisme Kita semuanya, karena semua itu tidak sesuai dengan Ajaran Islam Nah, tidak sesuai dengan ajaran Islam Kita mendukung semua upaya Pemerintah Terutama dari aparat keamanan TNI dan Polri nah, Untuk Tidak membiarkan Faham Radikalisme kanan Dan faham Radikalisme kiri Untuk hidup di Indonesia kita dukung penuh. Nah, kita sangat mendukung. Kita selalu mendoakan agar pemerintah Indonesia senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi umat Islam untuk memberi, untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kita juga senantiasa mendoakan agar pemerintah Indonesia selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga. Muncullah pemimpin-pemimpin yang adil Amanah, terpercaya nah, Kita doakan Mudah-mudahan pemerintahan Indonesia Dijauhkan dari Orang-orang yang berencana Jelek, orang-orang yang punya Niatan jahat terhadap bangsa Indonesia Terkhusus kepada umat Islam Di Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan itu semua Walhamdulillahi rabbil alamin Subhanahu wa wa fa'adhu billahi la warahmatullahi wabarakatuh